Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Bikalil lati nabada. Adadani amillahi. Wa afdhal. <coughs> Allahumma akrimna binuril fahmi. Wa akhrijna min zulmatil wahmi. Waftah lana abwaba rahmatik. Wanshur Alina hikmatak. Ya Rahman Rahimin Allahumma inasalukah Fahman Nabi'in Hibdul Mursalin Wa ilham al-Malaikat al-Muqarrabin Allahumma agnina bil-ilmi Wazayyinna bil-hilmi Wa akrimna bil-taqwa Wa jambilna bil-afiyyah Ya Rahman Rahimin Rabbana, Aatina Min ladunkah Wa alimna Min ladunkah Subhanaka tak La ilmu lana, ilham allah tana. Inna kandar alimah kiyim. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajatul salam. Insafilaminusain. Sajidina Muhammadin waalaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajatul salam. Insafilaminusain. Sajidina Muhammadin waalaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajatul salam. Insafilaminusain. Sajidina Muhammadin waalaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajatul salam. Maazirna fi babi al-khaf wal-raja ila an-gawru Fayan bagi ayakuna al-raja'u wal-ghalibu ala qalbih Liyamuta ala husni ad-dhani billahi ta'ala Fafil hadis La yamutu ahadukum illa wahua yuhsin ad-dhani billahi ta'ala Wa gala ibn Idza ra'aytum birrajuli al-mautah fabashiruhu liyalqa rabbahu wa huwa hasanuz-zann bihi wa idza kana hayyan fakhwifuhu masih kita menjelaskan tentang khauf dan roja rasa takut dan rasa berharap kepada rahmatnya Allah pada pelajaran yang lalu sudah jelaskan bahwasannya antara khaw dan rojah harus seimbang. Sama dengan seekor burung yang mempunyai dua sayap. Jika satu sayapnya tidak ada, maka dia akan jatuh. Jadi dua sayapnya itu harus berkibar, terbentang, maka dua-duanya akan menjadikan burung tersebut dapat Terbang di angkasa. Maka setiap orang juga seperti itu. Jangan pernah merasa aman. Daripada tipuan Allah. Terhadap ujian-ujiannya. Di dunia ini. Dan jangan pernah merasa putus asa. Dengan rahmat Allah. Karena Allah adalah. Zat yang maha pengasih. Maha penyayang Tidak ada satu orang pun manusia <coughs> Baik Nabi maupun Rasul yang bisa Mengalahkan kasih sayang Allah terhadap hambanya Tidak ada Allah yang paling Mengasihi kita Allah lah yang paling menyayangi kita Tapi Allah pula Yang memberikan Segala macam yang kita alami ini Tujuannya rahmat tujuannya kasih sayang, tujuannya itu baik, tujuannya itu adalah ingin memberikan kita sebuah kesenangan, kebahagiaan, bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti. Jadi ya, jangan pernah merasa, <coughs> karena kita belajar ilmu agama berarti kita pasti selamat, tentu-tentu. Berapa banyak seorang ustad, seorang kiai, tapi kemudian dia terjerumus ke dalam dosa yang besar. <tuh> Joko sebagai bukti, Iblis itu adalah paling alimnya malaikat. Paling ibadahnya malaikat. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Dia terkutuk selama-lamanya. Itu maksud daripada maqamul khauf, sifat atau rasa takut kita kepada Allah itu harus dijaga. Ketika kita berhadapan dengan maksiat, maka kita harus tekankan makamul khauf ini. Tapi ketika kita itu berhadapan dengan rahmat, maka kita harus besar harapan untuk mendapatkannya. <tuh> itu maksud daripada menyeimbangkan diri antara dua sifat. Harus ada sifat khauf, ada harus ada sifat raja. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang merasa aman Kecuali pasti dia itu tidak aman Kondisinya terhadap Makernya Allah Atau tipuannya Allah Apa maksudnya tipuan Allah? Kenapa Allah harus menciptakan sebuah tipuan untuk hambanya? Perumpamannya adalah seperti kita Di pesantren ini kan Ada ujian sebanyak berapa kali? Setahun? Dua kali Apakah kita jahat? Membuat kalian itu sampai mengembun-embun. Tidak tidur semalaman. Apakah kita jahat dengan memberikan penilaian terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Kalau benar semuanya atau lebih banyak benarnya kalian akan naik. Kalau tidak kalian akan tetap tidak naik. Apakah kita jahat yang semacam itu? Itulah perumpamannya. Kenapa Allah harus menciptakan sebuah ujian di dunia ini? Karena Allah berkehendak supaya kalian itu naik derajatnya, naik kedudukannya, tambah pahalanya, tambah riduannya Allah SWT kepadanya. Itu maksudnya tujuannya. Justru dengan ujian itu berarti Allah ingin menyegerakan kalian itu naik derajat, tambah ridho, tambah pahala, naik kedudukan dan sebagainya itu maksudnya tujuan Allah taala. Jadi kita harus <coughs> merasa takut bahwasanya kita ini bisa jadi tidak selamat daripada ujian Allah. Coba lihat bagaimana. Seseorang seperti Al-Habbi Abdullah bin Hussein bin Tawhir Yang selalu setiap kita selesai Belajar baik kuliah subuh maupun kuliah maghrib itu Kita baca doa Gosidahnya itu Ya Rabbana Tarofna itu Itu beliau Ibadahnya luar biasa Kalau sudah masuk waktu duha itu Beliau melaksanakan sholat duha Sambil membaca Al-Quran Sebanyak 9 juz, 10 juz setiap hari dia itu menghatamkan Quran sekali setiap hari pula dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 25.000 kali baca Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, itu sebanyak 25.000 kali baca La ilaha illallah La ilaha illallah, La ilaha illallah 25.000 kali lain waktu ngajarnya lain waktu dakwahnya di atas itu semuanya, ternyata beliau itu mengatakan di dalam syairnya, Ya Rabbi, ma'ana amal, wa kasbuna kullu zalal. Lakin lana fika amal, tuhil idamar, rahmah. Galia Allah, ma'ana amal, kami tidak mempunyai amal yang bisa diandalkan di depan Allah. Engkau. Coba lihat. Seseorang yang setiap hari mengatakan Quran. Setiap hari membaca kalimat, Ya Allah, La Ilaha Illallah. Membaca salwat kepada Nabi Muhammad SAW Sebanyak 25 ribu kali Tapi dia, ber, dia Menduga bahwasanya Dirinya itu tidak Mempunyai sebuah amalan yang bisa diandalkan Di depan Allah Ini loh maksudnya Jangan pernah kita merasa aman ya, Tapi jangan kita putus asa Jangan kita putus asa Artinya Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman Karena dasar kasihnya Dengan dasar kasih sayangnya Insya Allah kita ini akan dikumpulkan bersama Nabi-Nya Kita dikumpulkan bersama para syuhada insya Allah. Nah, Jadi kita berharap seperti itu Tapi ketika kita akan berbuat maksiat, hati-hati Bisa jadi maksiat ini adalah Sebab utama kita mendapatkan murkanya Allah untuk selama-lamanya Nah gitu. itu arti, artinya antara kauf dan raja itu. <coughs> Oleh karenanya di sini katanya, "Fayam bagi ayakunar roja uwal Harusnya seseorang itu makam rojanya itu harus lebih dikuatkan daripada makam kaufnya. Sifat mengharap rahmatnya Allah itu. Lebih besar ketimbang Sifat rasa takutnya Terhadap Azab Allah Kenapa demikian? Ah, Yang demikian itu berdasarkan Firman Allah SWT dalam hadis kutusnya yang berbunyi Ana inda donni abdi Bi fal yadun bi Masya Aku ini berada dalam persangkaan hambaku Maka hendaknya kalian itu atau seorang hamba itu berprasangka apa saja Aku akan turuti SMA. Karena Kebanyakan yang kita alami Dalam waktu kita sehari Selama 24 jam itu Yang kita harapkan itu rahmatnya Daripada kita takuti azabnya Di dalam Al-Quran itu lebih banyak Sebutan rahmat daripada sebutan azab nah, Maka dari itulah Maka kita harus Lebih mengedepankan sifat Projak atau mengharap rahmat Allah Ketimbang kita takut kepada azabnya nah, Kenapa semuanya Allah yang menciptakan Bukan manusia yang mengusahakan Yang mengupayakan Allah yang menciptakan Kita semua itu fima Kita semua itu mempunyai Sebuah Balas jasa paling tidak kepada Allah Karena dialah yang Menggerakkan semua Anggota badan kita Dialah yang menjaganya Dalam keadaan sehat walafiat Dialah yang memberikan umur kita Sebagai modal utama Untuk kita mencari ridhonya Dialah yang memberikan orang tua Dialah yang memberikan saudara Dialah yang memberikan kesempatan dia Semuanya dia nah, Sehingga apa? kita ini pima gomil minnah harusnya kita balas jasa istighfar kita itu membutuhkan istighfar syukur kita itu membutuhkan syukur kenapa? karena kita tidak beristighfar karena kecuali karena Allah berkehendak kita itu beristighfar. kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya kecuali karena Allah melintaskan dalam hati kita untuk kita bersyukur padanya Sehingga syukur kita itu membutuhkan syukur. Di atas syukur yang telah kita panjatkan kepada Allah SWT. Itu lah maksudnya. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang paling menakutkan kepada para solihin dan para aulia. Apa itu? Di dalam Al-Quran disebutkan Wallahu hulaqakum wa ma Wallahu khalaqakum wama ma Allah yang menciptakan kalian Dan Allah pula yang menciptakan Tindakan, perilaku, ucapan, lintasan Semua Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan kalian Allah pula yang menciptakan tindakan kalian Nah ini takutnya Kenapa orang itu menjadi orang alim Karena Allah bergandak Kenapa orang itu menjadi orang yang baik Allah berkehendak. Kenapa seseorang itu menjadi orang yang zalim Allah yang berkehendak. Kenapa orang itu menjadi orang yang soleh dan solihah karena Allah berkehendak. Kenapa orang itu bermanfaat sedangkan yang lainnya tidak bermanfaat Allah berkehendak semuanya karena Allah. Nabi Muhammad berkehendak Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Kita berkehendak. Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Jadi, Allah yang berkehendak, maka sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Izzara dasyai an'iyakul lalahu kunfayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Nah, itu masalahnya. Kebahagiaan yang kita rasakan, Allah yang ciptakan. Kesusahan yang kita rasakan, Allah juga menciptakan. Nah, maka semuanya dari Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya itu atas dasar nikmat Allah. Makanya jangan pernah satu kali pun kita merasa bahwasanya kita berbuat kebaikan, berbuat kebaikan atas dasar apa? Kita itu cuma hanya menjalankan kehendak Allah. Kalau Allah bergandak kita kebaik, berarti Allah bergandak kita bahagia. Kalau bergandak kita tidak melakukan tidak baik, berarti Allah bergandak kepada kita tidak bahagia. Naudzubillah. Maknanya, gimana caranya supaya kita itu tetap dikenakkan Allah Taala dengan kebaikan? Kita harus susah. Karena itu perintah Allah. Di antaranya, Allah Taala melalui Nabi-Nya Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita man yuri dillah bi khairan yu Barang siapa yang dikehendaki kalau Allah Ta'ala kebaikan, maka dia akan diperdalam agamanya. Dia akan menambah pengetahuan agamanya. Bukan pengetahuan umum. Bukan menambah gelar. Bukan yang lainnya, tapi pengetahuan agamanya yang berupa konsep-konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti apa? Dia orang bahagia. Kalau Allah berkehendak seseorang itu bahagia, maka akan dijadikan dia itu belajar di pondok pesantren. Nah, berarti bahagia ya. Kalian semua calon bahagia Kenapa demikian? Karena itu kepastian, sebuah kepastian Segala sesuatu Yang terkait dengan Allah dan Rasulnya pasti Segala sesuatu yang Tidak terkait dengan Allah dan Rasulnya Tidak pasti dan Bisa jadi iya Bisa jadi enggak Tapi kalau sudah terkait dengan Allah dan Rasulnya Pasti Jadi kalau orang sudah belajar imam agama, pasti bahagia Kenapa demikian? Kehidupan itu kan banyak hal yang akan kita temukan. Yang semuanya itu membutuhkan se kepada sebuah tata cara. Itu konsep namanya. Fungsi daripada segala sesuatu itu kan sesuai dengan konsepnya. Tidak bakal sistemnya itu luput daripada apa yang dibuat oleh penciptanya. Jadi HP itu kalau kita baru beli dari toko. Maka dalam keadaan mati kan Ada yang HP-nya terpisah Ada yang HP-nya Tersambung dengan Handphone itu Kalau yang terpisah Ya masukkan dulu Baterainya Kalau misalnya masuk Baterainya baru Kemudian kita hidupkan Tombol on off-nya itu Kalau dia itu Sudah menyatu dengan baterainya Maka tinggal Klik aja Tombol On off-nya dia akan hidup. Apakah mungkin kita menghidupkannya dari awal dengan cara mengedipkan mata? Mungkin? Nggak nah, mungkin. Kenapa? Nggak sesuai dengan sistemnya. Nanti nggak. Nggak sesuai dengan sistemnya. Nah, jadi sistemnya udah ada. Sistemnya sudah ada. Konsepnya ada. Tata caranya ada. Baem. Sedangkan kehidupannya sama seperti kehidupan yang lalu Orang lalu itu ada yang bahagia, ada yang susah Iya, setiap hari, setiap hari nah, Apakah kalian pikir bahwa Nabi Adam itu tidak mengalami kesulitan? Apakah kalian pikir Nabi Adam yang tidak meninggal dunia Kecuali setelah melihat anaknya berapa cucunya? 100 ribu Baru dia meninggal Berapa umurnya? Berapa umurnya? Nah, kenapa tahu? Karena kalian belajar Tafsir sama Ustazah Jadi kalian tahu Nah ini taunya yang semacam ini Itu merupakan sebuah konsep Oh jadi Nabi Adam pun itu dalam keadaan susah loh Kalau Nabi Adam itu Yang diciptakan langsung dengan tangan Allah itu susah Ya berarti kita susah juga dong Oh jadi anak keturunannya juga seperti itu Memang jadi semua ada Fungsinya sama Sistemnya sama Nggak bakal berbeda-beda. Nggak ada. Nabi Adam itu makannya apa? Makannya buah-buahan, daging-dagingan. Oh, itu kan Nabi Adam. Kau cucunya sekarang lain. Makannya kangkung sama rumput. Gitu, dah. Ada yang seperti itu? Nggak ada, tetap saja. <coughs> Oleh karena itu, kita melihat yang namanya isi Al-Quran itu semuanya fem, sepertiganya itu adalah Hikayat. Sepertiganya itu adalah sejarah Kisah Untuk apa kisah itu dikisahkan? Emang tidak ada kerjaan lain apa Allah misalnya? Kok sampai cerita tentang orang dulu Untuk apa sih? Kenapa harus ada cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh Nabi Isa, Nabi Musa Ada cerita tentang Nabi Adam Dan kedua anaknya itu Yang membuat sebuah fenomena Dalam dunia ini Nah, kenapa harus ada yang semacam itu Fem Jawabannya adalah Fanduru Kalian hendaknya menyaksikan Melihat Fem Untuk apa tabiru, Supaya kalian itu mengambil Ibrah Sama sama, Tidak beda Kamu tahu semua kan tentang ceritanya Bawang putih dan bawang merah Bambu putih dan bau merah itu bukan hanya ada di zaman ini, sebelumnya juga ada. Frame, jadi nggak bakal luput daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Taala. Jangan jangan mau kamu itu digoda-goda frame oleh setan yang dia selalu memberikan seakan-akan sebuah fakta itu berbalik dengan fakta dengan realita, nggak? Frame, nggak mungkin seperti itu. Ini adalah sebuah yang aku, sebuah hal yang akurat, ben, aktual, relevan sepanjang masa. Gak mungkin luput. Orang yang cantik itu bahagia ya? Oh, gak pasti. Bisa jadi bahagia, bisa jadi <tuh> sengsara. Orang yang jelek, kasihan ya. Berarti harusnya dia bahagia. Habis jelek mukanya, ya kan? belum pasti. Ada sudah jelek buruk juga <tuh> nasibnya. Sudah jelek miskin lagi. Sudah jelek penyakitan lagi. <tuh> sudah jelek fasik lagi. Ah, habis dia. <tuh> nah, kenapa? Kenapa yang semacam ini tidak bisa kita <tuh> uh, apa? Kita timang-timang <tuh> Atau kita Nyana <tuh> Atau kita Misalnya Jadikan sebuah Seperti ilmu itu kan ada prinsipnya Ada koidahnya Kenapa kita tidak bisa Bikin sebuah ilmu Ilmu kehidupan Misalnya Koidahnya ilmu kehidupan Begini begitu dan sebagainya Tidak bisa kenapa Karena kita bukan pencipta Tidak bisa diilmukan Tidak bisa <tuh> Kenapa gak bisa diambilkan? Karena itu sesuai dengan konsepnya Allah Konsepnya Allah itu pasti Konsep kita gak pasti <tuh> nah, Ngerti gak? Jadi apa yang kalian pelajari di pondok ini Itu adalah sebuah sistem Sebuah sistem yang Allah atur Yang Nabi Muhammad atur Sesuai dengan fungsi masing-masing kalau ada orang jahat itu, kamu baiki dia. Nanti jahatnya sama kamu itu akan berubah jadi baik. Adbi sayya alhasana tamhuha. Pasti, pasti, coba aja. Nah, gitu lah. Seperti itu. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, jangan kita pernah merasa aman. Berapa banyak orang-orang sebelum kita Ahli ibadah, ahli puasa, ahli sodako, ahli ini, ahli itu. Tapi ternyata meninggalnya dalam keadaan suul khotimah. Jangan pernah merasa aman. Siapa kita sampai kita itu merasa aman. Kalau sudah kita merasa aman, setan yang begini merasa aman. Kenapa? Karena setan itu berani menentang Allah Ta'ala ketika diperintahkan untuk <tuh> bersujud kepada Nabi Adam. Maka dia dengan tenangnya dan amannya dia mengatakan aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Karena dia berpikiran bahwasanya api itu, fungsinya itu lebih bagus, lebih baik, daripada fungsi tanah. Nah, nah itu loh maksudnya. Rasa aman. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Sekarang ini yang namanya iblis pun, ketuanya setan, Rajanya setan itu merasa khawatir, takut dia. Kenapa? Akan habis sebentar lagi masaknya. Untuk apa selanjutnya? Untuk diazab selama lamanya. Sian, delo setan. Em? Tunggu aja gitu loh waktunya. Tapi kita juga harus merasa, jangan pernah merasa aman gitu loh. Bisa jadi kita termasuk yang bersama dia nanti di neraka. Siapa yang bisa menjamin? Oh gak mungkin, gak mungkin, aku ini seorang yang Sharifah, oh siapa bilang Mana jaminannya Gak mungkin, aku ini kan seorang Daripada WWSDC PRA Itu kan usaha segap yang bikin Itu cuma Sebuah harapan saja Tapi yang menurutkan itu di atas sana Coba lihat Ngurusi diri sendiri Saja Coba Mengurusi diri sendiri saja Belum tentu kita itu Maksimal Apalagi ngurusi orang banyak, makanya kan kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan urusan diri sendiri, ketimbang kita menyibukkan diri dengan urusan orang, jangan pedulikan orang lain, jangan pedulikan. Kita dapat gaji berapa memangnya dari orang lain juga, jangan pedulikan. Konsepnya Allah Taala mengatakan jangan pedulikan orang lain, nggak enak ntar gini, nggak enak ntar ada ada nggak enak, nggak enak itu sama Allah. Karena Allah yang mengasihi semuanya. Misalnya kalian itu usad kasih Setiap hari kasih uang 1 juta misalnya, <coughs> Apakah mungkin Kalian itu kemudian setelah dikasih uang 1 juta Setiap hari oleh usad Mau menentang usad nah, Usad suruh-suruh gak mau Malu kalian untuk gak mau itu malu Ya kan? Karena apa? Ini orang gak tahu diri Sudah kasih uang 1 juta terus Setiap hari Sudah itu dia Diminta bantuannya sedikit saja Oleh usad segam gak mau Orang itu gimana sifatnya, enggak tahu Enggak tahu diri kan ah, Itu kalau cuma usah kasih uang 1 juta Bagaimana dengan Allah Kamu bisa berkedip mata itu karena Allah Kamu bisa makan, bisa duduk sekarang Berapa banyak orang enggak bisa duduk sekarang ini? Berapa banyak orang yang enggak bisa tidur Berapa banyak orang yang enggak bisa bangun koma? Berapa banyak orang itu enggak bisa berpikir tenang Berapa banyak di luar sana orang yang selalu dalam keadaan ragu dalam keadaan was-was Dalam keadaan takut Kamu tenang Siapa yang memberikan itu semuanya Berapa banyak orang yang satu saja uratnya Disalahkan Alurnya Oleh Allah Ta'ala Maka dia akan merasakan sakit sekujur tubuhnya Satu urat Berapa urat yang ada dalam diri kita Siapa yang atur itu semuanya Allah Semuanya Allah Yang memberi makan kita siapa Allah berikan kita siapa? Allah. Yang memberikan keluarga yang baik itu siapa Allah yang berikan guru yang baik itu siapa? Allah. Semua kenyematan datanya dari Allah. orang ngajar. Sudah Allah yang ngasih semuanya kamu itu maksiat juga pada dia. Gitu lah. Kepada manusia yang ngasih kebaikan kepada kamu, kamu enggak enak sama dia. Kepada Allah enggak enak. Seperti selaman. enggak enak nanti kau selaman. Nah, selaman hukumnya apa? Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah yang mengharamkan itu sesuai dengan fungsinya, konsepnya. Nah kemudian gak enak sama paman Kalau gak selaman Gak enak sama bibi Kalau gak selaman Misalnya lalu Terus kapan gak enaknya sama Allah kapan Emang paman kamu ngasih apa sama kamu Sampai gak enak-gak enak itu nah, Jangan pedulikan Kalau sudah berkaitan dengan Allah bertentangan dengan Allah Jangan pedulikan semuanya Anak-anak peduli nah, Walaupun dibenci pada anak peduli Yang penting Allah ridul sama anak Nah gitu loh Nanti, kehidupan ke depan harus seperti itu Punya komitmen seperti itu Kalau ingin menjadi WWSD CPR sungguhan Enggak mudah Mau mendampingi Rasulullah enggak mudah Harus berkorban Perasaan dikorbankan Fisik dikorbankan Semuanya dikorbankan Kenapa sih Allah harus Menjadikan wajah kita berbeda-beda Kenapa harus ada yang jelek kalau yang cantik sih enggak dipermasalahkan. Kenapa harus ada yang berjerawat? Yang mulus kan enggak dipermasalahkan. Kenapa harus ada yang pendek? Yang tinggi kan enggak dipermasalahkan ya. Kenapa harus ada yang gemuk? Yang kurus kan semampai enggak dipermasalahkan. Ya kan? Kenapa harus ada yang hitam? Walaupun hitam manis. Harusnya kan putih semua kan cakep enak dilihat ya. yang hitam hitam tuh paling susah cari pakaiannya, pakai hitam, bajunya hitam, tambah hitam. Merah tambah kelihatan hitamnya. Jadi semua nggak pas, semuanya nggak pas kalau hitam itu. Seperti Ustad, enggak kan nggak pas. Nah gitu. Ya seperti Ustad nggak apa apalagi seperti kamu gitu langsungnya. Hem. <laughs> Kenapa harus ada semacam itu? Enggak ganteng semuanya, cantik semuanya, kan enak Kesian, sudah dilihat, eh enggak cocok, kenapa kehitaman? <laughs> kenapa kependekan? Kenapa kegemukan? Kenapa kejerawatan? <laughs> kenapa harus ada seperti itu? <laughs> enggak dijadikan Allah, katanya Allah Ta'ala itu Rahim, Rahman gitu. Kalau sumpah sama semuanya cantik, enggak ada yang merasa cantik nanti itu loh maksudnya kalau semuanya itu jelek nggak nah, ada yang merasa jelek masalahnya seperti itu nah, terus gimana supaya dia itu merasa kalau semua semuanya sama aku ini paling cantik lo paling cantik di antara yang cantik semuanya sama nggak lucu tahu aku ini paling hitam di antara yang hitam gitu. aku ini yang paling jerawat di antara yang berjerawat nggak lucu kan nggak lucu kayak e, begitu Nah, supaya lucu, dibikin seperti itu oleh Allah Ta'ala nah, Jadi aneka ragam yang Allah ciptakan ini Dengan fungsinya semuanya Itu mempunyai sebuah fungsi Fungsinya apa? Yang cantik, yang putih, yang tinggi semampai Yang bagus badannya, jangan sombong Ingat Allah menciptakan Dalam waktu sekejap Allah bisa merubah itu semuanya Karena kamu cantik, besok kamu jelek bisa. Hei, yang jelek, fem termasuk start itu ya. Hendaknya bersyukur kepada Allah dengan hal-hal yang bagus, yang selain kamu lihat jelek itu. Alhamdulillah jadi jelek begini kita bisa duduk di kursi ini, bisa berbicara, fem. Kadang-kadang berbicara apa yang dibicarakan nggak paham juga apa dari saking ngomongnya terus gitu. Ah, fem, karena apa? Karena kejelekannya. Allah berikan seperti itu supaya enggak terlalu jelek gitu loh, Kan bagus kan? Nah gitu lho Nanti enggak? Hai orang gemuk misalnya Yang kegemukan itu Kamu harus syukuri Karena dibalik kegemukan kamu itu Ada perihal yang Allah ciptakan diantaranya orang itu su'don sama kamu Su'don dosa enggak? Dosa orang lain sebab dosa gara-gara kamu kan Allah yang bikin Soalnya apa? Oh ini gemuk nih, bakal habis cepat nih makanan nih. <laughs> misalnya, misalnya gitu. Uh, tapi orang gemuk itu biasanya hatinya bersih, hatinya baik, orangnya loman Nah itu biasanya orang gem, gemuk. Nah, kemudian kalau sompah mau angkat sesuatu nggak kuat, tinggal kasih kayu aja. Dia duduk satunya langsung terangkat. Nah itu kan kalau gemuk, kalau kurus gimana? masa bisa? Tidak bisa orang gemuk lebih kuat badannya Tuh nah, Tidak, jadi Allah itu sepadan Ciptakan yang gemuk-gemuk itu Yang kurus-kurus itu, yang jelek-jelek itu harus ada Bayangkan Dari satu orang di ujung sana Ujung dunia sana Sampai di ujung yang satunya Tidak ada satu orang pun yang mirip, persis semuanya Rambutnya sama, kulitnya sama Wajahnya sama, tidak ada Itu hebatnya Allah Tidak okay. Siapa Allah Tuhannya semua. Milik siapa Allah milik kita semuanya. Siapa yang merasa memiliki Allah, dialah yang paling bahagia. Siapa yang paling merasa lebih dekat kepada Allah, dialah yang paling bahagia. Itulah hebatnya Allah. Makanya paling nikmatnya nikmat nanti di surga itu adalah memandang wajahnya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk semacam itu. Semoga kita termasuk yang disayang oleh Allah. Semoga kita termasuk yang didukkan oleh Allah. Semoga Allah Taala memberikan kita ujian yang kita mampu untuk melewatinya, ujian yang menjadikan kita tinggi derajatnya, ujian yang tidak berat, ujian yang ringan-ringan, tapi kita mendapatkan pahala yang setimpal, yang besar, yang mesejajarkan diri kita pada Nabi Muhammad SAW. Allah Hazi Nia, Wali Kurniaden Salihah, Alamanaus Salal Fatihah.